Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, bagaimana komentar Anda terkait larangan ini? Sebenarnya begini, kalau menurut saya ya, pelarangan atau himbauan untuk tidak memberikan parsel ini juga ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya begini, sebenarnya parsel ini kalau hanya diberikan dalam wujud berupa makanan atau barang-barang keperluan sehari-hari ya, dalam rangka orang berpuasa, kemudian berbuka puasa, dan persiapan untuk lebaran, saya pikir nggak ada apa-apa. Dan itu dalam aturan KPK sendiri kan sebenarnya ada nilai threshold level, artinya kalau... ...yang diberikan itu di bawah 500 ribu rupiah kan tidak dianggap sebagai suap. Itu satu ya. Yang kedua sebenarnya parsel ini juga membuat ekonomi tumbuh... ...pengecer-pengecer kecil, pabrik-pabrik kecil dan juga... Wirausaha itu bisa merangkai barang yang diberikan alat-alat seperti box dan lain lain ya, apakah itu dari rotan, apakah itu dari bambu dipajang dengan baik, tentunya akan menggerakkan ekonomi, jumlahnya cukup besar, dan ini tidak bisa dihambat atau tidak bisa dilarang, ya. Ya, yang jadi masalah adalah kalau parsel ini ditujukan untuk memberikan semacam suap untuk para pejabat. Nah, di sini memang ada himbauan supaya parsel yang nilainya biasa sampai jutaan ini tidak diberikan dan itu dilarang. Menurut saya juga ada positifnya, karena kalau itu memang ada dah har hal tertentu seperti itu, memang tidak akan baik ya, karena akan terjadi hal-hal yang merugikan ya, karena ada kepentingan bisnis atau kepentingan yang lainnya. Tapi secara umum sebenarnya, kalau parsel itu berupa makanan atau keperluan alat-alat kecil ya, apakah itu baju, apakah itu alat apa untuk sembayang ya, kopiah dan lain-lain. Saya pikir, kok nggak terlalu berbahaya ya, kalau nilainya relatif masih kecil. Dan menurut saya tidak perlu dilarang, tapi himbauan ini memang ditujukan khususnya untuk perusahaan-perusahaan ya, karena dengan larangan ini, maka akan terjadi bahwa yang disebut CSR atau Corporate Socialist ...dari perusahaan akan sedikit berkurang. Yang mestinya parsel itu ditujukan untuk karyawan... ...untuk masyarakat di sekeliling pabrik... ...itu akan ikut terganggu ya... ...sedangkan yang dilarang oleh pemerintah adalah memberikan parsel... ...kepada pejabat ataupun kepada relasi bisnis yang memang... Ada konotasi untuk KKN tadi. Saya pikir ini juga ada positif dan negatifnya dalam soal pemberian parsel ini. Ini sebenarnya kalau itu kan merupakan hal yang lazim ya. Kalau di masyarakat, kalau kita lihat di level Purpetawi, nanti pada waktu Lebaran ada yang kirim ketupat dan lontong itu kan sebenarnya dalam wujud rasa terima kasih karena dia dapat rezeki kemudian dikirimkan. Tetapi kalau memang dalam hal ini parsel ini tujuannya tu sampai harganya puluhan sampai ratusan juta, apa bahkan mungkin berupa kendaraan bermotor, itu memang menurut saya juga bukan hal yang baik, itu harus dihindari. Dan ke depan memang hal ini memang kalau dalam suatu kelayaan tidak apa-apa. Dan itu kan bisa diaudit, karena perusahaan kan sekarang juga diawasi, khususnya BUMN kan diawasi juga oleh BPK, oleh KPK, maupun oleh internal audit. ya. Kalau itu bisa diberi diaudit ya dalam hal ini dengan aturan yang baku, tentu gampang. Kita juga lihat perusahaan-perusahaan asing, selama ini kan juga diatur dengan undang-undang ya supaya tidak boleh memberikan dan mereka mematuhi kalau angkanya kecil itu sebagai kegiatan corporate social responsibility saya pikir masih oke tetapi ya. kalau itu hanya semacam wujud untuk istilahnya pemberian suap itu mereka akan diatur dan kalau sampai terbukti itu bisa masuk penjara dan ini tentu hal, aturan seperti ini perlu ditegakkan di Indonesia menurut bapak apakah perusahaan-perusahaan swasta juga perlu mengikuti larangan pemberian parsel ini kalau dalam beberapa perusahaan, saya pikir kalau mereka sudah punya anggarannya, kalau anggota saya di industri makanan dan minuman, biasanya mereka sudah mempersiapkan parsel itu dalam wujud produk-produk mereka yang sudah memang disiapkan untuk disampaikan kepada relasi-relasi bisnis, kepada distributor atau agen. Saya pikir itu kan nggak perlu dilarang ya, karena mereka juga memberikannya itu dalam rangka untuk produk-produk supaya lebih dikenal, diingat, dan lain-lain. Tetapi kalau itu memang ditujukan untuk keperluan para pejabat ya, karena itu merupakan larangan, saya pikir ya perlu diimbau supaya tidak dilakukan. Karena bagaimana juga sebenarnya parsel-parsel ini oleh para pejabat biasanya itu akan didistribusikan atau akan dikirim kembali ke panti-panti asuhan ataupun kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi parsel itu tidak akan dikonsumsi sendiri, tetapi biasanya juga sebagian dari parsel itu akan dikirim ke panti-panti maupun daripada masyarakat di sekeliling dari rumah dari para orang-orang ini. Jadi saya pikir itu himbauan, saya pikir oke okay. nilainya juga kalau bisa jangan terlalu besar ya, maksimum antara 500 ribu ya, itu karena aturan dari KPK juga seperti itu. Kalau itu berupa masih keperluan sehari-hari dan makanan, saya pikir nggak perlu ya dilarang terlalu ketat ya. Saya pikir saya akan mengimbau karena kalau itu semua dilarang ya akan menyebabkan industri yang membuat parsel ini, pengecer-pengecer ini juga akan kehilangan kreativitas dan rezekinya. Saya pikir masyarakat Indonesia itu termasuk masyarakat Timur itu selalu menggunakan parsel untuk bel surat ya, dan saya pikir itu jangan dihambat ya oleh peraturan-peraturan yang kaku. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.